Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 MI Dream Radio Successful Muslim Family. Apa kabar Anda hari ini sahabat iDream? Baik ya, alhamdulillah semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin alamin. Alhamdulillah hari ini saya Fahrudin Alwi kembali menemani Anda di program Manis Majelis Iman dan Islam. Hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan kembali kajian hadis dari Ustaz Hilman Rasyid Shihab gitu ya, Belum merupakan konsultan keluarga dan konsultan syariah. Beliau juga merupakan eh uh, uh, seni hmm. juga media sosial ya masyaallah ini di umur beliau yang Uh, masih muda ini gitu ya masih muda gitu ya. untung dia orang suroba, tapi ini sudah tua <laughs> ya. beliau masih senantiasa aktif di media sosialnya. kita suakan, semoga senantiasa sehat. baik, alhamdulillah uh, beliau sudah hadir di antara kita semua. kita siapa beliau? assalamualaikum ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. alhamdulillah baik ya. baik ya luar biasa. alhamdulillah jauh-jauh ya untuk hadir khusus spesial untuk mengisi diadream gitu ya juga di sahabat uh, al kaffi. baik, kita akan membahas apa nih hari ini ustadz. Insya Allah kita akan bahas hadis Jibril ya hadis Bagaimana Jibril isinya uh, Tunggu tanggal mainnya, oh uh, sekarang ya Tunggu Gak sebentar angkat. lagi Tunggu sejenak oh, lagi uh, Kita akan bahas tentang uh, hadis Jibril gitu ya Sebelum kita masuk ke sesi pertama pembahasan tema hari ini uh, Saya mengajak sahabat iDream juga untuk berpartisipasi. Yang punya pertanyaan bisa telepon ke 0822 9789 1044 Atau di 021 788 5300 Anda juga bisa mengakses siaran kami di www.dreamradio.id Atau untuk Anda yang menggunakan uh, Android, Anda bisa mendownload juga aplikasi iDream di Play Store Dan Anda bisa mendengarkan kajian-kajian menarik gitu ya, di program-program yang kami sediakan untuk Anda sekalian Baik sahabat iDream, uh, insya Allah kita akan langsung memulai kajian hadis di program Manis hari ini uh, Majelis Iman dan Islam Kita akan langsung membahas tentang hadis Jibril Baik ya, terima kasih bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala. puji dan syukur milik Allah Tuhan sekalian alam mencipta penentu takdir dan pengatur kehidupan semesta raya ini salawat dan salam selalu semoga selalu tercurah kepada bagi baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga sahabat tabi'in, atba'ud tabi'in dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di Pondok al kafi yang mendengarkan 10.44 uh, Dream Radio di uh, Successful Muslim Family dimanapun juga berada baik melalui siaran langsung melalui frekuensi 10.44 atau juga di streaming radio, di streaming internet atau juga melalui aplikasi iDream Radio di Android. Mudah-mudahan semuanya kita tercatat sebagai pengikut Nabi Muhammad yang setia dan insya Allah di akhirat nanti kita dapat syafatnya dari beliau. Amin. Ya Allah, Ya Rabbul Alamin. Di hari ini, sebagaimana tadi disebutkan, kita akan membahas hadis Jibril. Bunyinya adalah SPB. Sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Nuhmaroh roti anhu. Qala bay nahnu julusun. Inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaihi rajulun. Shadidu sa shadidu bayanul bayanul shadidu bayanul siab. Wa shadidu Sawadus syar La yuru alaihi atharu minas safar La ya'rifuna minhu ahad Ith asnada rukbatahi ila rukbatahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa wadha yadahu fi fakhday Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Faqaula ya Muhammad Akhbirni anil Islam Faqaul Antashhadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa tuqima s-salat, wa tuqtiyat zakah, wa tasumah ramadhan, wa tahujjal bayt, in istatota ilahi s-sabila, sadaqta. Fa'ala, fa'ajab anna, huwa yas'alhu, wa yusaddiq, ya muhammad akbirni anlil iman, an tu'mina billah, fa'ala, an tu'mina billah, billahi وكتبه ورسوله واليوم الاخر وتوقنوا بالقدر فقال فقال اخبرني الإحسان فقال ان الله كانك تراه فانه فان لم تكن تره فإنه فقال اخبرني عن الساعه فقال من السائل فقال اخبرني عن فقال انت الدال walad uh, Dari Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu an semoga Allah meridainya ia berkata ketika kami duduk-duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul seseorang yang pakainya putih sebersih-bersihnya yang rambutnya hitam sehitam hitamnya tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh tetapi tidak ada yang tahu diantara kami siapa itu orang tiba-tiba datang kepada bagian Rasul dan dia mendekatkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia meletakkan dua tangannya di uh, di pahanya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia berkata wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam dan kemudian Rasulullah menjawab engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya engkau dirikan salat engkau tunaikan zakat engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya benar kata orang tersebut kata Umar kami heran ia bertanya kemudian kemudiannya membenarkannya Selanjutnya kemudian orang tadi kemudian bertanya lagi Terangkan kepadaku tentang iman Dan dijawab Rasulullah Kau imani Allah Kau imani malaikatnya Kitabnya, Rasul-Rasulnya Kau imani yaumul akhir Dan kau imani takdir Buruk ataupun baiknya Sadak tak benar jawabanmu Dan kemudian dia bertanya berikutnya Akbirni alil islah ihsan Kabarkan kepadaku tentang ihsan Dan kemudian Rasulullah menjawab ya Allah salah kau melihatnya jika kau tidak mampu melihatnya yakinlah bahwa Allah melihatmu kemudian beliau mengatakan lagi terangkan padaku tentang kiamat dan Rasulullah menjawab yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya artinya kalau bahasa kita ya kita sama-sama kagak tahulah jangan saling tanya kira-kira begitu kalau begitu Terangkan kepadaku asratha ciri-cirinya Dan kemudian Rasul menjawab cirinya adalah Engkau e, seorang anak e, Maaf Seorang anak dilahirkan Seorang anak Bukan Seorang anak dilahirkan oleh Oleh hamba sahayanya Jadi, Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya Kalau dibalik ya Tapi seorang anak dilahirkan oleh hamba sahaya Kemudian kau lihat Orang yang miskin, papa bertelanjang dada, bertelanjang kaki, tetapi berlama-lama jatuh walu nafil bunyan, berlama-lama mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian tiba-tiba orang tersebut cering hilang. Kata Umar, falabitu Aku sampai terbengong-bengong karena tiba-tiba orang itu menghilang, cering, ya, pakai ceringnya. Sering menghilang Lagi bongong begitu Rasulullah Mengatakan kepada Umar Ya Umar Tahu nggak siapa tuh yang barusan nanya Wallahu alamu wa rasuluh. Kata Umar hanya Allah dan Rasulnya yang tahu Kemudian Rasulullah berkomentar Fa innahu jibrilu Atakum du'an limakum diinakum Sesungguh yang datang itu Jibril Sengaja datang kepada kita Mengajarkan kepada kalian Tentang agama Hadis ini adalah hadis As-Sahir, Bukhari dan Muslim tafakun Panjang apa pendek hadisnya? Hafal bisa? <gülüyor> okay. Hadis ini tidak terlalu panjang sebetulnya. Hanya beberapa baris saja kok. Tetapi hadis ini memiliki makna yang sangat dalam. Dari beberapa sisi. Sisi pertama, Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang adab mencari ilmu. Tentang adab mencari ilmu. Berdasarkan hadis ini, adab mencari ilmu itu pertama harus berpakaian rapi. Oh, ini kayak kalian, ini rapi-rapi kan pakaiannya. Ini pakaian gemel, pakaian rapi sih. Berapa ada cuci nih? Aja, Berpakaian rapi. Yang kedua, rambutnya keren. Di sini hitam legam. Wah oh, di sini belum ada yang pada berubah ya. Hitam semua, Alhamdulillah ini kayak Jibril semua nih. Hitam legam. <tid> Tidak kelihatan padanya bekas perjalanan jauh. Artinya yang namanya bertalur ini, sisi pakaian saja harus nah Ini penting. Rasulullah da'i bukan? Rasulullah da'i bukan? Dailah pan rasul masa rasul tidak dai. Ketika diangkat jadi rasul Nabi Muhammad itu ragu untuk terjun ke masyarakat berdakwah karena dia sendirianlah yang beriman. Kemudian kemudian turunlah surat al untuk menguatkan batinnya. Ya, warot tilil Qur'ana, tartila dan seterusnya, itu satu surat. Tapi juga belum beraksi, belum beraksi. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dengan kiamat leil, dengan membaca Quran dan sursa sursa. Tapi dia belum tampil di masyarakat. Sampai turunlah ayat surat berikutnya. Ya ayuhal mendatir. Bisa dilanjutkan. Ya ayuhal mendatir terus. Kum fandir fa warabuka fakbir terus. Wa tiabakafat tahir. Berdakwah itu harus dengan baju yang bersih tampil di masyarakat mengajarkan Islam tidak boleh dengan kumal dan kulehe ya tetapi harus dengan dengan penampilan yang sangat baik. Begitu juga dalam rangka mencari ilmu sebagaimana dicontohkan oleh Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan pakaian yang bersih, dengan rambut yang legam hitam, tentu saja dengan wangi harum, sudah mandi dan seterusnya. Jadi ini peringatan aja nih buat para penghuni Al-Kahfi ya walaupun apa namanya tinggal di Goa ya <laughs> kahfi kan goa ya tapi kalau mau kuliah mohon pakaiannya yang keren ya rambutnya yang rapi yang bersih jangan lupa sikat gigi perut udah diisi ya gitu kuliah itu ya apalagi uhi konon katanya 70%nya ahwat katanya begitu ya nih hmm. mahasiswa <tuh> jadi penampilan harus bersih tapi sekali lagi penampilan rapi keren itu sekali lagi li ajliil dikarenakan ilmu. Ilmu itu harus dihormati, ya. Jangan kemudian disepelekan, ya. Pertanyaan di minggu yang lalu ya, apapun pelajarannya, suka atau tidak suka tetap hadir. Apapun kondisinya perkuliahan, ambil manfaat dari perkuliahan itu. Karena ini adalah kita berhadapan dengan ilmu. Ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mencari ilmu itu usahakan sedekat mungkin dengan yang dan dengan narasumber. Sebagai mahasiswa, usahakan sedekat mungkin dengan dosen. Jadi jangan cari bangku paling belakang, tapi carilah bangku paling depan. Karena paling belakang itu resikonya banyak. Suara nggak kedengaran, ngobrol, kadang main handphone kan gitu ya. Nah, kalau di depan kan Insyaallah suara lebih kedengaran. Oh saya di kuliah saya mau pakai mikrofon. Ya kalau ngadat gimana? Coba mikrofonnya. Nggak pakai mikrofon, gimana? Kalau dosennya bisik-bisik ngomongnya kan nggak jelas juga kita dengar. Jadi oleh karena itu ini adalah adab yang kedua, bagaimana kemudian kita mencari ilmu itu lebih dekat dengan narasumber. Ya disriwahatkan beliau mendekatkan dua lututnya kepada dua lutut bagian rasul, kemudian. Tangannya memegang paha baginda Rasul, kira-kira dekat banget nggak? Dekat banget, mulut dia dekat dengan telinga Rasulullah, mulut Rasulullah dekat dengan telinga dia, begitu. Dan kalau semakin dekat, pasti kita lebih semakin berkonsentrasi. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, dalam hadis ini diterangkan bahwa mencari ilmu itu harus dialogis, harus bertanya. Makanya kan di sini kita suka suruh nanya ya. Susah nanya, harus enggak, harus kalau namanya mencari ilmu itu harus senang bertanya. Hanya bertanya itu ternyata ada beberapa macam. Yang pertama adalah karena ketidaktahuan. Kalau kita tidak tahu, ketidaktahuan kan mungkin kan ini ceritanya Talabul Ilmi nih. Mungkin ketidakjelasan atau mungkin ada kebingungan ada keraguan intinya ketidaktahuan itu di situ dan karenanya maka kita bertanya yang mengdomol di belakang ini ngaj ngaji ini sama sahilman hari rabu jam lima belanda subuh disiarin lagi di idream radio kemudian kemudian saya nerangin sesuatu ah, ini nggak jelas penjelasannya ini nggak ah, nggak berbobot ini ya Tapi enggak nanya. Disuruh tanya diem aja kayak orang yang sariawan. Ya, habis sayno polong ribut. Oh, itu suaranya goblok itu, suaranya enggak jelas. Nanti lagi yang diundang lagi ke Aidrim. Nah, ini usahanya cetek itu. Apa Tanya ngaku-ngaku Madinah kayak begitu ilmunya. Wah, gitu ya. Dan bentuk-bentuk ungkapan yang lain itu tidak diperbolehkan. Kenapa orang tak nanya. coba kalau nanya klarifikasi dan seterusnya kan menjadi selesai. Dalam Al-Qur'an sebutkan fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak berilmu, jika kamu tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, ragu, belum yakin, confuse gitu ya terhadap satu masalah, makanya tanyakan kepada ahlinya, ya. Ini penting. Saya di sini, dan Ustaz yang lain mungkin yang mengajar, kemudian menyampaikan sesuatu, kalau kita tidak tahu, tidak jelas, ragu, confused, ada yang hal yang diklarifikasi, maka kemudian tanyakan. Pertanyaan eh, pertanyaan yang kedua, yang biasanya terjadi dalam Talabul Ilmi adalah untuk meyakinkan pengetahuannya. Ustaz, saya, saya dengar begini, apakah benar? Nah, kalau benar ya alhamdulillah, kalau tidak mohon koreksinya dong kira-kira itu. Jadi meyakinkan apa yang sudah diketahuinya dan itu banyak sekali ditanyakan para sahabat shallallahu anhum kepada bagian rasul, terutama paling uh, paling banyak pertanyaan yang semacam itu terjadi ketika haji wada. Ya, kenapa haji wada para sahabat minta penegasan dari bagian rasul? Karena yang namanya haji itu sudah ada dari Zaman jahilya, itu sudah ada ibadah haji itu, hanya karena jahiliyah e, bercampur dengan musyrik dan lain sebagainya. Nah ketika Islam datang, kemudian mereka yang musyrikin itu jadi muslim, kan maka dalam dirinya sudah terhapus kemusyrikan, ya kan? kemaksiatannya sehingga ketika ibadah dirinya bisa langsung melakukan koreksi terhadap ibadah yang seharusnya bagaimana. Jadi nggak ada manasik dulu, Ayo kita makan dulu bimbingan haji, bimbingan umroh. Enggak ada, main aja karena udah terbiasa umroh. Karena dahulu adalah jahiliyah, bercampur dengan kemusyrikan, mereka muslim, maka secara otomatis masing-masing bisa mengoreksinya. Sehingga ya, hajinya itu tanpa musik Tetapi mereka ya ragu, pingin yakin. Makanya bertanya sama Rasulullah, Ya Rasulullah aku begini, saya melakukannya begini, bagaimana? Terus, Rata-rata begitu dengan kasus yang berbeda-beda. Karena kan haji itu ada rangkaian ibadah yang relatif banyak. Apa jawaban Rasulullah? If'al wa Ayo kerjain aja, enggak ada masalah. Ayo kerjain saja, enggak ada masalah. Itu saja jawabannya. Nah ini kan menunjukkan ada pertanyaan. Sebetulnya dia sudah tahu, malah sudah dipraktekkan, Tetapi butuh penegasan, butuh penguatan, butuh rekomendasi. Sehingga kemudian dia mantap melakukannya. Yang ketiga pertanyaan itu adalah dia sebetulnya tahu, jawabannya tahu. Tetapi ia berharap ketika ia bertanya, kemudian yang ditanya menjawab, nah orang lain, temannya, sahabatnya yang tidak tahu menjadi tahu. Inilah yang dilakukan Jibril dalam hadis ini. Jadi kita sudah tahu nanya boleh, misalnya gara-gara kalian misalnya di sana bertengkar. Oh, enggak boleh, boleh, boleh, enggak boleh. Ah. Kita tahu kegiatan nasihatin ini orang kagak nur tembak kita, kagak tahu dia, ya. kita sebelah memandang kita sebelah mata aja, gitu ya. Kayak gigi aja ya, kayak arman aja. Memandang sebelah mata. Karena dianggap memandang sebelah mata, maka kemudian dia bertanya kepada ustad agar si Ustadz itu menjelaskan apa yang ia ketahui sebetulnya. Nah, habis itu, tuh kan kata ustad juga, ah kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian ilmu itu menjadi menyebar. Karena Ustadz tidak menjelaskan, atau membalik kalau syekh tidak menjelaskan, murabbi tidak menjelaskan, itu dijelaskan, uh, malah, akhirnya dijelaskan oleh si Ustadz tersebut, karena pertanyaan yang diajukan, agar orang yang lain menjadi tahu. Satu, dua, tiga, empat ya. Semuanya ini diperbolehkan, dan ini sangat dianjurkan. Tetapi ada yang kelima dan ini terlarang yaitu bertanya untuk menguji. Jadi menguji, tanya deh, ya segitu otaknya ustaznya, cetek lah segini. Atau ini aliran apa coba kita tanya nih? Jawabannya, wah ini berarti alirannya anu ya. Saya tidak menyebutnya salafi, ht, tarbiya, enggak lah. Pokoknya gara-gara pertanyaan itu kita bisa nembak ini alirannya anu. Nah, gitu itu tidak dipolehkan. Apalagi, masih kaitannya nomor lima, menjatuhkan Ustadz itu, sehingga Ustadz itu kepayahan untuk menjawabnya. Dan ini sekali lagi terlarang. Nah, ini adab, ya, kaitannya adab, tetakrama kita, akhlak kita terhadap ilmu. ya Karena bagaimanapun juga, orang yang berilmu itu tidak ujuk-ujuk, tidak ada ceritanya orang berilmu itu, ujuk-ujuk berilmu aja nggak enggak mungkin. Pengalaman pribadi saya, istri saya, pendidikannya bukan dari pendidikan agama awalnya. Jadi ketika kuliah, ketika habis SMA dia jadi analis kesehatan. Kemudian nikah dengan saya, biasalah kalau menurut nikamannya hamil, melahirkan, hamil, melahirkan, urus anak, dan seterusnya. Sampai anak terakhir sudah agak bebas, maka dia ingin mencari ilmu. Dia kuliah lagi di gitu ya, kemudian dia menjadi satu dan seterusnya. Karena dia di Alquran tentu saja dia jadi ustadz kan, nah, jadi ustadz jadi nah, Kalau ada permintaan ceramah, dia tanya temanya apa, kemudian dia 2-3 hari itu persiapan untuk materinya, ya baca lagi kita. Kalau saya ditelepon Ustaz minta ceramah, apa temanya ini? Ya oke oh, siap. Istri saya heran, kenapa sih abah katanya nggak baca-baca? Langsung aja diterima materi apa aja, diterima, kayak nggak persiapan gitu, kata istri saya. Saya bilang, Umi, persiapan saja itu sejak dari SD. Terus ke Sanawiyah, terus ke Lipiyah, terus ke Madinah. Oh capek sekali, bacanya dulu. Nah yang diomongin aja kan gitu artinya bahwa saya yang yang saya jelaskan bahwa yang namanya ilmu itu tidak ujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong, tetapi melalui proses yang lama ya. Itu habis berapa Castro tuh lewatnya untuk bisa sampai sekarang ini gitu ya. Berapa ton beras yang saya makan ya. Berapa belum lagi ngepalin ya. kayak si itu si ya, Bukhari sampai telat subuhnya kan. jadi aja jemput cainya telat ya. Karena dia berusaha sekuat tenaga untuk ngapalin mau persiapan UTS sampai subuhnya kelewat kan perjuangan sama aja siapapun yang mencari ilmu tuh begitu nah ini yang harus kemudian kita pahami makanya ketika ia menyampaikan itu menjadi sesuatu, sebuah proses yang sangat panjang nggak mungkin kemudian kita lecehkan itu narasumber karena menyenalcehkan narasumber melecehkan ustaz, dosen atau guru itu sama saja melecehkan ilmu Nah makanya tidak boleh tidak diperkenankan. Bila memang ia melihat Ustaz ini ada kekurangan dan kesalahan, sebaiknya tidak disampaikan di forum terbuka, tapi setelah selesai, maaf saya mau minta penjelasan bla bla bla gitu. Jadi koreksinya itu tidak di muka, tidak di muka umum. Ini penting untuk Ustaz. Tapi kalau sama saya mau bebas ya, sama Saya mau tidak pernah merasa dipermalukan di muka umum ya, apalagi ini orang-orangnya keren-keren kayak begini pertanyaannya akan berbobot kalau saya tidak tahu tinggal jawab aja tidak tahu ya buat nah, saya ini kira-kira ada yang penting yang harus kemudian kita perhatikan jadi ada tiga secara keseluruhan yang pertama tadi Pak berpenampilannya yang rapi bersih harum ya perlente ya yang keren ya kemudian yang kedua sedekat-dekatnya dengan narasumber, agar kita lebih konsentrasi, lebih perhatian, dan itu menunjukkan tentang kesungguhan. Yang ketiga bertanya. Ya, karena harus dialogis, maka kita harus bertanya. Kalau tidak tahu, ingin meyakinkan. Kemudian yang ketiga, memberitahu agar orang lain e, menjadi tahu. Ini semuanya harus kemudian kita lakukan. Kecuali pertanyaan yang menjatuhkan, yang ngetes, yang menguji narasumber, saya rasa itu harus dihindari kalau memang perlu untuk melakukan itu jangan di forum yang ter terbuka untuk sesi pertama saya rasa cukup sekian baik Jadi kalau uh, tadi itu sesi pertama kita ke uh, sahabat Edwin sekalian sudah menyampaikan tentang hadis Jibril gitu ya diawali dengan mukodimahnya tadi tentang ada pada pencari ilmu perpakaian rapi dialogis dan sebagainya dan kita akan masih membahas lebih dalam lagi Maka jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan pembahasan selanjutnya pastinya masih bersama dengan Ustaz Himan Rusad di Majelis Iman dan Islam. 10:44 AM. I Dream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Baik terima kasih sahabat iDream Anda masih bersama kami di sepuluh empat patah M iDream Radio Successful Muslim Family dan juga anda yang mendengarkan kami di www.idreamradio.id Baik kita masih di Manis Majelis Iman dan Islam masih bersama Ustadz Gilman Roshad kita akan melanjutkan kembali pembahasan tadi tentang hadis Jibril Ya terima kasih yang saya jelaskan tadi adalah uh, pernyataan atau penjelasan yang disampaikan Sayyidina Umar Rotilano yang meriwayatkan hadis ini nah setelahnya kemudian terjadilah dialog antara Jibril dan Nabi Muhammad ya karena ternyata orang yang tadi disebutkan itu adalah Jibril di akhir hadis, di hadir hadis ya kita tahu dia kemudian bertanya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirni anil Islam kabarkan kepadaku tentang Islam dan jawablah Rasulullah dan kemudian dikomentari oleh Jibril benar tak? Kau benar. Umar dan para sahabat, heran ini orang nanya tapi kemudian membenarkannya, ya karena Jibril kan. Nah, yang ditanyakan oleh Jibril itu tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab tentang dua kalimat syahadat, tentang mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Saya tidak akan jelaskan detail uh, itu syahadat, salat, zakat dan sebagainya. Tapi kita akan memaknai rukun Islam sebagai satu uh, sebagai satu kesatuan. Kita tahu bahwa rukun Islam tadi berapa? 7 per 8. 5. 7 salah, 8 salah ya yang benar mali 5. Nah, 5 ini kalau kita cermati ternyata Islam itu Enggak cuma lima kan, Islam juga ada makan yang halal dan minum yang halal kan, ada jilbab, ada jihad, ada waris, ya ada banyak ternyata. bikin masjid, berpakaian yang menutup aurat dan seterusnya, tetapi semuanya tidak termasuk rukun Islam, yang rukun Islam itu cuma lima doang tadi, nah mananya apa? Se pengetahuan saya, lima ini merupakan simbol islam yang shamil Merupakan simbol islam yang menyeluruh, yang komprehensif dan integral Kita coba bahas Kau bersaksi bahwa tidak Tuhan saling Allah, kau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Itu jawaban Rasulullah tentang syahadatain Syahadatain adalah perlambang tentang motif hidup kita sebagai muslim Sayyidina Ali pernah ditanya oleh murid-muridnya, Wah Ali, Ketika Rasulullah hidup bersama kalian para sahabat, Apa sih yang kalian lakukan bersama Rasulullah Di masa hidupnya? Jawaban Sayyidina Ali adalah, Hayatuna kulluha ibadah. Seluruh sisi hidup kami adalah ibadah. Malah Sayyidina Ali pernah mengatakan Sebuah perkataan yang sangat populer, Ana muslimun, Qobla kulisyay. Aku adalah muslim, Saya muslim, Sebelum segala, sesuatu ya di side kanan dan di side kirinya foto kita biasanya begitu ya dan kemudian di-upload di Instagram ya anak muslimun Qoblakul Syaih itu menunjukkan saya muslim segala-segala segala sesuatu apapun yang kemudian dilakukan akan dilakukan karena saya Islam tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam maka dua kalimat syahadat itu maksudnya bahwa kita ini sepanjang hidup kita insyaallah sampai dengan wafatnya dan wafatnya hus kita ini adalah mengaku Tuhan sebagai satunya satunya Tuhan sepanjang hidup kita sampai kita wafat nanti kita hanya hidup mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dua kalimat syahadat adalah perlambang tentang motif perlambang tentang niat perlambang tentang positioning Perlambang tentang keberpihakan. perlambang stand-nya di mana, stand-nya di mana, berdirinya di sebelah mana. Nah begitu, muslim atau bukan muslim. Tentu disitu ada dua dua hal, yang pertama adalah lillahi karena Allah ta'ala dan tentu saja yang kedua adalah wafakatuh sunnah sesuai dengan sunnah rasul. Itu perlambangnya. Jadi kenapa kita harus dituntut mengucapkan dan dua kalimat syahadat agar kita sebelum segala sesuatu sudah terikat kepada Allah dan terikat dengan Rasulullah. Wa tuqimassalah dan kau dirikan salat. Salat ini adalah juga perlambang tentang ritualitas. Jadi konsekuensi keberimanahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ritualitas Dan ini sesungguhnya berlaku juga di agama lain, kecuali yang tidak punya agama. Agama lain, sesesat apapun agama itu, mereka punya ritualitas. Termasuk misalnya, kalau kita belajar filsafat, dan kemudian antropologi Eropa, ya kemarin kita antropologi Eropa, ya harus dikasih, dicari itu. Itu akan ketemu bahwa akar budaya Eropa itu adalah Greek, Yunanian. Terutama setelah kita tahu, Tentang ada filosof ada Plato Sokratesnya dan lain sebagainya ya filosof terkenal itu biasanya dari mereka itu ternyata orang-orang yang model Plato Sokrates gitu ya dan lain sebagainya dalam riwayat hidupnya itu mengenal ordo ada ordo ada ritualitas ternyata mereka juga Makanan tertentu, kegiatan tertentu, dan lain sebagainya. Diambil setiap agama ada yang disebut dengan meditation, ada meditasi. Kan itu ritual. Nah dalam Islam, ritualitas itu diperlambangkan dengan sholat. Kenapa? Sholat dijadikan lambang ritualitas. Pertama, dia adalah ibadah yang paling baku ketentuannya. Tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Eh, gitu aja. Apalagi terikat dengan sabda Rasulullah, salu kama roayutumuni Salat telah kalian sebagaimana kal kalian melihat aku sholat. Yang kedua, sholat itu adalah ibadah ritual yang paling sering dilakukan oleh manusia, every day dan setiap harinya tidak dalam satu rentang waktu, tetapi di 24 jam. Ada uh, subuh lima waktu ya, ada subuh, kemudian zuhur, asar. Magrib, Isya. Antara Isya dan Subuh kelamaan kan? Dipotong dengan Tahajud. Antara Subuh dan Dhuhr kelamaan Dipotong dengan Duha. Berarti sepanjang 24 jam kita ini berber ritualitas salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal patuh rokat lah ya. 17 yang Fardu, 10 yang Rawatib. Kemudian Tahajudnya 11 hanya dua rokat, jumlahkan tuh 40 ya sudah sudah saya hitung tadi kemarin sudah tahu <tik> kalau mau hitung lagi juga Insya Allah tepat nggak bisa diprotes ya ini 40 yang ketiga juga karena dengan demikian maka benefit salat itu betul-betul langsung dirasakan keuntungan salat itu betul-betul langsung dirasakan Apakah dia sebagai identitas ya penegasan dari dua kalimat syahadat tadi identitas tentang muslim atau tidak muslimnya kita yang kedua memang dengan sholat kita bersikir yang ketiga dengan sholat kita akan merasa tentram ya buktinya enggak ada ceritanya lagi sholat berkelahi ya sikut-sikutan injok-injokan dan enggak ya nah, itu menunjukkan bahwa sholat ini bikin kita tentram yang keempat ternyata sholat juga efektif menghalangi kita dari perbuatan fasad dan mungkar dan benefit terakhir adalah nanti ke akhirat Amal kita diukur dari kualitas salat kita. Semakin baik salatnya maka semakin baik juga kualitas amal-amal yang lainnya. Oleh karena itu penting menjadikan salat sebagai simbol daripada ritual. Ritual lain banyak. Ada saum itu sebutnya ritual juga. Ada haji, ada apa? Ada zikir, tilawah Alquran. Itu juga bab-bab yang berkaitan dengan ritual. Termasuk misalnya apa? Uh, hitan dan lain sebagainya ya itu juga ritual nikah juga akad nikahnya prosesinya itu juga adalah ritual tetapi perlambang dari ritual itu adalah shol sholat yang ketiga, salat yang ketiga menunaikan zakat ingat bukan zakat tetapi menunaikan zakat ibadahnya tuh menunaikannya soal zakatnya sendiri pahalanya nyaris tidak ada karena kalau berpahala itu dari sedekah. Makanya kan zakat tidak boleh diberikan untuk orang tua, karena orang tua harus dari sedekah. Kalau kita memberikan zakat kepada orang tua betapa pelitnya kita. Karena zakat kan hanya 1/40, 2,5%. Makanya dalam saya tidak diperkenankan. Nah, itu menunjuk tetapi yang menarik dia menjadi simbol, menjadi perlambang tentang Keharusan kita memperhatikan sesama manusia, ya skemanya banyak. Ada infak, ada sodako, ada wakaf, ada meretolong, mau, mau apa, menghutangkan uang, mau, apa namanya, menyeberangkan nenek-nenek dari jalan, ya. kemudian apa saja, me, membantu orang yang kesulitan. Uh, menyelamatkan orang yang hampir celaka ya apakah karena bencana tenggelam dan lain sebagainya karena kebakaran dan seterusnya sangat banyak. Dan perlambangnya sekali lagi adalah dengan zakat. Karena zakat adalah minimal sangat kecil ya. Itupun juga persyaratannya berat, harus senisob dulu dan dibagikan kepada orang tertentu. Karena dia sebagai perlambang. selebihnya kita menjadi bebas makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mı? la ya kiran nah handukumus walau antalko akho kabiwajintaq. Jangan koremekan itu sadako. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dalam pernah TK kan dulunya? Pernah TK ya? Nah, dalam waktu TK kan belajar hadis. Ada hadisnya. Tabas sumu kafi wajihika sadako. Ya, kalau nggak hafal itu berarti nggak pernah masuk TK. <gülüyor> Senyummu pada saudaramu itu adalah Jadi setelah salat eh maaf setelah zakat, eh, shahadat kemudian salat zakat itu perlambang. Kemudian saum. Oh, kan saum ritual, tapi dia perlambang khusus. Apa perlambangannya? Bahwa dalam Islam itu serba boleh. Kita bahasnya kemarin ya. Bahwa Islam itu adalah serba serba boleh. Walaupun serba boleh ada remnya. Mengerem yang serba boleh itulah yang disebut puasa. Itu perlambang. Karena yang dilarang dalam puasa, ada sesuatu yang dihalalkan. Makan minum halal enggak? Halo? Makan minum halal enggak? Halal. Tetapi kalau bulan puasa atau kita sedang puasa, haram tidak? Haram. Karena puasa itu tidak makan dan tidak minum. Tapi ada bukanya. Ya. Bukanya. Makanya kalau buka kan segala dimakan. <laughs> ya oh, Gorengan dimakan. Kolok dimakan. Es buah dimakan manis juga kue bolu dimakan juga gitu ya. Belum salat magrib aja udah uh, salat magrib belum ya, makanya biasanya tidak langsung makan besar tetapi diselingi selingi dulu oleh salat magrib. Apa biar luasa nanti makannya. Nah, habis habis magrib makan ya. Kadang-kadang meja makan kita itu sudah kayak kebun binatang. Semua binatang sudah dihadirkan ya ada binatang darat, ya. binatang darat itu ada kambing, ayam, semuanya, ya. sapi, ada binatang laut, oh uh, udang, ikan, kakap, wah oh, segala macam, ada binatang udara, unggas-unggasan, burung ini, burung itu, huh, semua kita makan. belum lagi, jadi kayak ini kayak uh, flora dan fauna loranya ada mulai dari biji-bijian, beras-berasan, daun-daunan. Uh ada. Apalagi di sunnah kan kalau sunnah kan makannya suka pakai daun, kecuali daun telinga sama daun pintu <gitu> itu tidak dan pintu dan daun jendela. Tapi intinya bahwa dengan berpuasa kita apa tadi? mengerem sesuatu yang diha dihalalkan makanya akan mengurangi pahala puasa kita kalau kita marah, kan ya? Kalau kita melakukan hal yang sia-sia, makanya puasa itu mengerem. Dan ini perlambang hidup ini memang serba boleh, tapi direm dong, gitu ya? Makan boleh lima piring, janganlah sepiring aja. Kasihan orang tua yang ngasih duitnya pas-pasan, kan ya? Jadi ada direm. Lihat li, lihat cewek boleh nggak? Menatap perempuan boleh nggak? Boleh, asal itu ibu kita sendiri, bibi kita, ponakan kita, ya, atau masih bayi, saja boleh. Tapi kalau bukan mahrum, teman kuliah kita cantik lagi, jangan terlalu dilihat, direm. Nah, itu maksudnya. Kalau semitas, nggak apa-apa. ya Jangan Alhamdulillah, tapi istighfar. Asyakulallah, takut dosa. Ingat kuliah, ingat orang tua. Kalau ingat dia pingin kawin nanti dikasih makan apa? dikasih semuasan batu apa ya? Nah gitu. Nah jadi di ada direm gitu keinginan kita, ya keinginan kita marah kita dihina, pengennya ngabalas, pengennya mukul direm. Makanya walaikum semin al Itu perlambang dan itu diperlambangkan pertama kali dengan sebuah ritual yang tak bisa kita tinggalkan karena wajib hukumnya yaitu saum ramadan. Nanti perlambangan haji apa perlambangan haji itu? Haji itu tentang menunjukkan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Karena haji itu komplek semua ada dari mulai yang pertama saya kalau kertihidup, salatnya ada, kemudian menahannya juga ada. Karena kan pakai ihrom tidak boleh ada larangan ihrom. Kan yang dilarang dalam ihrom itu semua yang dibolehin, ya pakaian diperbolehkan tetapi dibatasi. Di topi boleh tapi nggak boleh kalau sedang ihrom. Menikah boleh tapi kalau ihram tidak boleh menikah. Menikahkan juga tidak boleh sebagai wali. Berburu juga tidak boleh ya. Jadi ada larangan-larangan dan larangan itu semuanya adalah sesuatu yang dihalalkan sebetulnya begitu. Jadi yang namanya haji itu kesempurnaan ibadah pengabdian kita kepada Allah. Termasuk juga ada tanhiyahnya karena harus pakai biaya, pakai pesawat, ya, pakai kendaraan. Kunda ada waktu kalau dari Indonesia yang reguler tuh diangka 40 hari dan seterusnya. Dan karenanya maka dia menjadi kesempurnaan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-hajjur mabrur lai samilan jannah. Haji mabrur itu kagak ada pahala apapun kecuali hanya surga. Kenapa? Karena di situ kumplit semuanya ada, shadatnya ada, salatnya ada, zakatnya ada, puasanya ada. Dan itu adalah lambang kesempurnaan. Makanya saya selalu mengingatkan kepada para jamaah haji kalau sudah pulang, udah nggak ada lagi pilihan. Kalau udah pulang haji mah harus nunggu mati. Matinya usno khatimah. Berarti dia wajib memelihara kemabruran haji. Karena udah sempurna. Kalau udah sempurna berarti sholatnya jangan ketinggalan. Gitu Sama orang lain sangat harus peduli. Zakat harus selalu ditunaikan. Termasuk juga sodakonya. Puasa wajib dan sunnah harus rajin dilakukan. Dia harus menjadi manusia paripurna kalau sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi walaupun dia itu adalah lima. Semua ibadah yang lain pasti akan masuk ke dalamnya. Karena yang lima tadi adalah perlambang. Apakah itu jihad, apakah itu dakwah, tolabul ilmi, ya apakah itu menutup aurat, apakah itu makan dan minum yang halal, apakah itu politik, apakah itu sosial, ekonomi, semuanya adalah harus benar-benar sesuai dengan aturan Allah ta'ala Demikian Kang Fahri Baik. yang saya sampaikan berkaitan ya. dengan muatan daripada Hanis uh, jibil ini. Jibil. Alhamdulillah. Tadi sahabat iDream Ustaz Hilman Rusyad sudah menyampaikan tentang Islam dari hadis Jibril tadi gitu ya dibahas tentang bagaimana syahadat ini sebagai sebuah positioning kita, dia salat ini sebagai sebuah ritualitas yang punya makna yang tinggi sampai kemudian haji sebagai sebuah bentuk kesempurnaan dari ibadah gitu ya. Baik, kita bakal kembali lagi di sesi berikutnya uh, untuk sahabat iDream Dimanapun yang berada yang memiliki pertanyaan boleh telepon ke 0822 9789 Atau di 021 788 5300 Juga kawan-kawan sahabat Al-Kahfi Yang berada di studio Boleh juga disiapkan pertanyaan untuk sesi berikutnya Baik, tetap di 1044 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Anda sedang mendengarkan 1044 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Baik sahabat iDream, uh, kita kembali lagi di Manis Majelis Iman dan Islam. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita, diskusi kita tentang hadis Jibril gitu ya. Kita masuk ke sesi ketiga. Silahkan bagi pendengar Aidream, sahabat Aidream di mana pun berada, mungkin bisa kalau memiliki pertanyaan bisa telepon ke 0822 9789 1044 atau di 021 788 5300 gitu ya. Dipersilakan untuk sahabat Aidream apabila ada yang bertanya di mana pun berada bisa telepon atau juga kawan-kawan di Pondok Al-Kahfi kalau ada pertanyaan Ada? Ya silakan Pakai mic Sebutkan nama dan pertanyaannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Jadi gini Ustad mau tanya terkait tentang adab menuntut ilmu itu tadi yeah. uh, Kita tahu sekarang kan banyak gitu Kajian-kajian yang via online gitu Kayak streaming atau yeah, yeah. enggak di Youtube itu apa mengurangi adab itu sendiri gitu apa okay. punya pengaruh terhadap adab itu sendiri? kayak gitu ya. sih kurang lebih Ustad. Terima kasih. E, untuk yang online, tentu saja. Nah, ini kan kita ngomong di kids zaman now ya. Nah, <glockan> Anak-anak -anak sudah milenial ya. <glockan> uh, uh, jadi memang kita pertama yang selalu saya katakan bahwa kemajuan teknologi ini tidak bisa dibendung. Jadi secara teori, konon katanya komputer yang segede lapangan bola itu, kemudian jadi seisi gedung, kemudian jadi sekotak, kemudian jadi kotak, apa namanya, kotak apa? CPU yang kotak ini, sampai kemudian CPU-nya jadi semakin kecil bersama layar, kemudian menjadi smartphone lebih kecil lagi. Tapi dengan bersamaan dengan itu, kemudian e, memori semakin besar, gitu ya. Kemudian prosesor semakin cepat, kemudian e, internet menjadi mudah dijangkau di mana-mana bisa, sampai kemudian internet masuk di provider. Sekarang itu yang disebut dengan, sekarang itu tidak hanya jualan pulsa ya, tetapi juga ada jualan kuota dan semua provider melakukan e, promosi dan lain sebagainya, sehingga kemudian akses terhadap internet, itu bukanlah barang mewah. Tetapi dia adalah barang murah siapapun dengan smartphone yang hanya ratusan ribu saja bisa mengaksesnya dan ini adalah hal yang tidak bisa dibentuk. Tetapi tentu saja hal ini tetap ada dua sisi sisi positif dan sisi negatif. Ternyata kemaksiatan dan dosa luar biasa bisa dikembangkan melalui uh, kemajuan teknologi ini. Oleh karena itu maka kebaikan termasuk di dalamnya adalah nah, نشر fikra, nasrul ilmi, ya, penyebaran ilmu dan pemikiran itu juga harus dimanfaatkan oleh komunitas kita kaum muslimin. Dan alhamdulillah ternyata di YouTube ada sekian channel TV muslim, ya. Di blog, di Twitter, di Instagram dan lain sebagainya juga demikian. Nah, apakah kemudian kaitannya dengan adam yang tadi ditanyakan? Itu berlaku Berlaku. tetap berlaku, ya. Jadi maksudnya begini, dengerin Al Quran boleh nggak di kamar mandi sambil mandi, nah, ya, sambil BAB gitu? Ya, tidak boleh. Itu artinya tidak menghargai ilmu. Termasuk cerama-cerma, nonton YouTube sambil BAB nggak usah lah, ya. Oh. Khusus aja, ya, dengerin. Nah, terlebih lagi bila dengan kemajuan teknologi sekarang itu tidak semuanya tapping. Artinya tidak rekaman, tetapi juga ada banyak program yang bersifat live. Di Facebook ada live, di Instagram ada live. Nah makanya dalam posisi itu tetap ada yang saya katakan tadi berlaku, begitu ya. Yang pertama harus berpenampilannya rapi, bagus karena itu menunjukkan tentang motif dan niat kesungguhan kita untuk berlancar ini. Yang kedua perhatiin, ya jangan skip, pindah lagi ke channel yang lain, jangan sampai tuntas itu ya kemudian berikutnya adalah nah kalau iklan bolehlah di skip lah nggak apa-apa nih kalau misalnya tapi kalau yang iklannya iklan di channel-channel muslim jangan skip ya Paulin sampai selesai karena kalau diskip skip itu tidak masuk uangnya ke channel itu ha tidak masuk adsense kalau kemudian dia skip dia akan terputus jadi harus Selesai. So kalau sudah so saya nanti dia, dia, di monetize dan itu masuk ke uh, ke YouTube nanti walaupun YouTube-nya kaya sih alhamdulillah <gülüyor> cuman kebagianlah yang apa pasang filmnya di situ. Jadi itu saya rasa bentuk adabnya. Jadi kita dengerin sampai dengan tuntas dan menjadi ibadah pula. Kalau kemudian kita subscribe ya, kita nge-like dan kemudian kita men-share ke teman-teman kita link tersebut dan mudah-mudahan itu menjadi penambah. Jadi sesungguhnya walaupun dia online, gitu ya, walaupun dia melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, itu insya Allah termasuk yang kita harus berhadap dengannya. Ya. Dan sekali lagi itu adalah teknologi untuk lebih memudahkan kita. Tapi kita tidak bisa mencukupkan dengan YouTube kecuali ada keterbatasan, ya, misalnya di penjara, gitu ya. Anu ini aktivis mahasiswa melawan kezoliman, ini ditangkap polisi di penjara, ah di penjara, kalau dibolehin juga, <gay> ya nonton YouTube apa apa, karena keterbatasan. Kalau kita orang merdeka, ya datanglah ke Mas minimal Rabu pagi ya di Penukafin bersama Bang Alwi, Bang Alwi, Bang Fahri nih, Bang Bang bebas, <gay> kok jadi bebas namanya, Bang Fahri, ya. Dengerin sini ya lumayan kadang-kadang pusing -kadang goreng kita harapinlah nanti ada goreng-gorengan yang lain demikian ya jadi tetap adab ilmu itu berlaku walaupun itu pada uh, yang online atau juga pada media yang mainstream ya kayak radio ya kayak ini ahwat di sini yang dengerin radio ini bisa kan ahwat dengerin radio kita bisa kan ahwat punya telinga nggak kayak Ri, Ri punya telinga nggak Ahwat? Siapa namanya? Kren, kren. Ahwat punya telinga nggak? Nah, bisa dengar enggak? Nah, kalau bisa dengar, dengerin ini. Jangan dengerin Glen dan siapa? Kalau susah sang. nama kamu susah banget sih. Jangan dengerin Gleni, tapi dengerin saya di sini. Tetapi sekali lagi, tetap hadapnya diberlakukan. Tapi boleh dong sambil masak, sambil benar-benar rumah, ya, sebagaimana yang saya tahu tuh Bu Amy suka dengerin kita loh. Di sana, di mana, di condet. tapi Insya Allah tetap menggunakan adabnya. alam Alhamdulillah. Baik, jazakallah Ustaz. Terima kasih, Fatlan. Ada lagi teman-teman? sebutkan nama sama pertanyaannya apa? Ya Wisnu uh, uh, saat. Ya. Pertanyaannya agak melenceng dari. Oh Ine melenceng, apa-apa. Ini pertanyaannya titipan Itu dari. Nanti dilurusin sama deh. Pertanyaan titipan dari temen. Nah, kondisinya gini saat teman saya ini perempuan. Oh, yeah. <coughs> <coughs> <coughs> kalau teman perempuan tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Girlfriend. <coughs> <coughs> <coughs>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 nah dia ditawarin nikah sama orang tuanya uh, tapi intinya dia dia belum siap gitu saat nah, si, si perempuan ini nggak mau lah istilahnya gitu ya, karena ojannya nah, bukan, oh, <laughs> calonnya bukan saya <laughs> oh jadi ditawarin yang lain Iyi, dia ditawarin maunya sama ojan lain. gitu dia tawarin, ditawarin sama orang lain Iyi. tapi dianya maunya mau ojan gitu bukan <laughs> Terus, terus, terus. Nih kondisinya ini, uh, dia bilang ya, si Ihwannya ini, soleh dan baik. Yeah. Ya. Nah, sure. <laughs> uh, terus, anak FK atau ya, hmm. Nah, jadi dia, kan ini ditawarin sama ibunya ya, ya? Ya. Ibunya punya kenalan ibunya si laki-laki ini, ya. si Hwan ini. Nah terus dia kayak nggak enak gitu sama ibunya. Seth. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, dia, ini ini. <laughs> dia itu uh, gimana kayak nolak tawaran ibunya gitu. Tuh, ya. Uh, segitu aja. Iya segitu aja. Sebaiknya, usuh saya kalau kamu ketemu lagi awat ya, Ahwat tersebut enggak usah ditolaklah terima aja yes. kalau bab tidak siap mah nanti sambil berjalan kita siapkan apalagi ada ibunya nanti ibunya juga siap menyiapkan jadi itu aja saran saya sebaiknya ikuti karena Ridho Allah Fi Walidain Ridho nya Allah tergantung kepada Ridho nya orang tua hidup ini sepanjang hidup sampai kita wafat kalau ingin selamat hanya satu kita dapat rida Allah selamat hidup kita. Kalau Allah sudah rida sama kita, kita miskin, sabar. Kita sakit, sabar. Kita kaya, bersyukur. Kita populer, jadi famous, jadi hits di, di sosial media, kita bersyukur. Eh? Jadi kemampuan bersyukurnya kita atas nikmat Allah, kemampuan bersabar atas penderitaan, itu merupakan karunia rida dari Allah. Dan itu ternyata Ridho Allah itu salah satunya selain karena ketaatan kita kepadanya dengan beragam ibadah, ritual, dan lain sebagainya juga akibat apa? Keridoan orang tua jadi keridoan orang tua ini harus dicapai tapi tentu saja karena kita ini adalah muslim, muslimah yang berkesadaran dan kita tahu bahwa beramal itu harus dengan rasional alangkah baiknya kalau itu didiskusikan lebih dalam Bukan dengan Ozan, bukan segaskanya, tapi dengan ibunya, dengan ayahnya. <tuk> nah. Kayaknya Ozan ini berkepentingan untuk tidak jadi. <tuk> Biar dia masuk kan, wah masuk di tikungan, masya Allah. Nah, ya, jadi sekali lagi uh, sebaiknya ia diskusi dengan ibunya alasannya apa dan sebagainya, kalau kemudian diterima alasannya why not, kita tunda dulu ya, kalau mau ganti dengan huzan, oke okay juga. Nah, lalu nah. Lalu. Nah, tapi kalau ternyata argumentasinya lemah, maka akhwat tersebut, si gadis tersebut sudah saja ikut ibunya. Ibunya menjadi senang, hal-hal yang tidak, merasa tidak siap nanti akan diselesaikan oleh ibunya begitu ya. Saya jadi pingin nyari-nyari, ini siapa awat ini ya? Yeah. Oke okay, terima kasih Jan Oke okay, itu Jan ya ini permasalahan Bukan permasalahan ya Sebuah pertanyaan dari nih. Baik dibuka satu lagi pertanyaan Sahabat Edirin barangkali ada yang bertanya Atau yang masih online atau dimanapun berada Bisa call ke 021 5300 Atau 0822 9789 1044 Ada no. oke okay. Ada siapa? Kodol bang. Nama sama pertanyaan ya bang ya. Kodol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> <tuh> uh, nama saya Kodi Ustadz. Boris? Kodi. Oh Kodi ya. Yeah. Uh, Kenapa kodi, kodi itu 20 ya? Saya <tuh> kurang tahu. <tuh> Baju kan biasanya sekian Kodi. Uh, mau menanyakan mengenai rukun Islam dan iman yang pertama. Hmm. Uh, rukun Islam, iman mah belum? Uh, ya kan tahu stat. Jadi sama, meroleh samalah uh, Yang saya tanyakan, jadi gini stat kasusnya uh, di Indonesia cenderung uh, ketika kita masih kecil kita diajarkan uh, masalah ibadah-ibadah. Yeah. Dan uh, pengalaman saya sih uh, tidak terlalu uh, dijelaskan masalah ketahuitan gitu. Jadi uh, ya jelaskannya secara, secara simple saja gitu uh, bahwa Uh, di dunia ini Allah yang uh, Tuhannya dan Allah yang segalanya terus uh, untuk Allah, kita harus beribadah dan kebanyakan sih ajarannya mengenai ibadah-ibadah Ustadz jadi uh, kita cuman uh, menjalani itu cuman sebagai ritual aja kadang-kadang banyak teman-teman yang berpikiran seperti itu terus uh, di tengah jalan uh, teman saya cerita kalau misalkan Uh, pada saat kuliah. Ini perjalanan hidup berikutnya, makanya, bukan di tengah jalan nanti ketabrak. <laughs> uh, anaknya tuh uh, malah bingung atau mencari Tuhan gitu, stat. Uh, uh, membingung, uh, apa ya? Mencari Tuhan atau malah uh, me, mempertanyakan bahwa apakah itu Tuhan ada gitu, stat. Jadi. Uh, anaknya berkontemplasi uh, hidup ini untuk apa gitu stah. terus kenapa Allah menciptakan kita gitu pertanyaan-pertanyaan uh, yang memang harusnya di uh, ditanamkan sejak, sejak awal gitu kemudian teman-teman saya, teman saya tuh uh, dalam pencaranya selama 4 tahun dan uh, gimana ya uh, nah, si bukan Kodi ini jadi Kodi. Uh, tidak selama 4 tahun tuh malah anaknya uh, menjauh dari Islam gitu, Oke. ataupun bahkan Keren hampir hampir ini Ustadz, hampir uh, murtad, ya keluar. Nah dalam proses pencarian itu kan anaknya uh, meragukan gitu adanya Tuhan ini Nah misalkan nih, eh, ya saya agak berharap seperti ini Ustadz. Apabila dalam tahap uh, dia mencari Tuhan atau meragukan tuh adanya Tuhan tuh uh, anaknya meninggal gitu stat, itu uh, statusnya gimana stat? Kalau meninggal Mas standar aja jalan dimandikan di kafani. Maksudnya di ke apakah kebuka. anak itu eh, meninggal dengan Islam atau? Oh, jangan dulu meninggal suruh tobat dulu. Enggak hmm? maksudnya <laughs> apabila Ustaz apabila? Hah? Apabila? Ya makanya saya kena apabila yeah. jangan sampai <laughs> jangan okay. sampai meninggal sebelum to tobat. Oke okay, Ustaz. Ya. Ya, uh, proses pencarian itu merupakan hal yang... Uh... Yang lumrah dan terjadi pada teman antum itu. Makanya jangan dulu meninggal sebelum dia to tobat. Kan temannya belum meninggal kan? Iya udah, tobatin dulu manteng. Apalagi kalau ahwat kan? Temannya bukan ahwat ini temannya? Bukan, bukan. bukan? Oh kalau bahan-bahan sih hmm. jangan dinikahi sama antum. <laughs> nah, <laughs> jadi karena belum meninggal, kan ini ceritanya belum meninggal nih? Suruh tobat aja sehingga meninggalnya hasta khatiba. Jadi kewajiban kita membimbingnya. Penjelasan ditnya insyaallah ini jadi materi yang akan datang karena untuk kaitannya penjelasan dit ya. yaitu tentang bagaimana e, memahami Tuhan. Ya, kita akan bahas ya di pertemuan yang Jadi karena mungkin nanti e, e, tadi betul bahwa di masa kecil kita atau relatif di Indonesia secara keseluruhan pemahaman tentang Tuhan itu pemahaman tentang esensi Tuhan jadi pembahasannya itu dibahati ditekenin di esensi Tuhan esensi Tuhan itu ada kekal oh, oh, berbeda dengan makhluknya itu esensinya tetapi lupa para ulama di Indonesia menerangkan tentang eksis tentang adanya Tuhan itu tidak terbantahkan dengan berbagai teori tentang keberadaan Tuhan ini problem di Barat hari ini orang sudah menolak teori tentang anti Tuhan atau itu sebetulnya tertolak mereka sekarang banyak yang kemudian mengakui Tuhan itu ada tetapi apa apa masalah buat loh gitu kira-kira ya apa apa salahnya mereka meyakini Tuhan itu ada tetapi mereka tidak merasa berkewajiban menyembah itu Tuhan Jadi problem sekarang itu bukan menolak Tuhan, bukan meniadakan Tuhan, tetapi problem sekarang merasa tidak perlu meribadahi Tuhan. Nah itulah yang terjadi di Indonesia. Dia tetap muslim, saya muslim, saya sholat, saya haji, saya umroh. Tapi saya riba, saya korupsi, ya. saya pendukung pemimpin yang zalim. Nah itu kan yang terjadi hari ini. Nah sehingga kemudian ibadah itu menjadi tidak tidak totalitas. Nah, nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Bang Kodi harus hadir di pekan yang akan datang. Ikut bersama saya insyaallah. Mm -hmm. Karena pembawa sahabat siar Anda adalah Fakhri Alwi. <laughs> yang biasa di dengan Bang Bebas. Masyaallah. <laughs> baik, cukup Ustaz ya? Cukuplah. Okay, baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Ah, aduh, ini paling <laughs> paling berat nih pertanyaan terakhir. <laughs> Uh, sahabat Idream Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala dimanapun menyimak acara ini baik melalui radio di 10.4.am atau juga di www.idreamradio.id atau juga di aplikasi Dream Idream Radio di Android atau dimanapun juga menyimak acara ini mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan kita dapat ilmu Alhamdulillah melalui siaran ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyelenggarakan acara ini ya cuman Bang Misran saya dapat keluhan katanya iDream radio terputus-putus ya ah, itu baik streamingnya radionya juga mati on offnya mati hidup mati hidup kemudian juga ada yang mengeluhkan ini yang siaran langsungnya juga yang 1044 lupa saya tidak sampaikan, mudah-mudahan sama Bang Misran dan Rekan akan segera diperbaiki. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat dalam uh, pengadaan dan penyiaran radio iDream ini, termasuk Ustaz Razajikun, Ibu Emi, dan tentu saja sahabat siar kita Fahri Alwi, dan sahabat siar yang lainnya mana nggak pernah kelihatan, Bang Rangga dan siapapun, ya dan seluruh pendengar terutama hadirin di sini, subhanallah, walaupun hari ini UTS ya masih mendengarkan uh, dan hadir di uh, Pondok Al ini ya mudah-mudahan UTS-nya pada sukses Amin. ya insyaallah di diremed begitu ya dan kita semuanya insyaallah menjadi muslim yang baik dan nanti wafatnya kita wafat husnul khotimah oh buat ozat jangan sampai kemudian ikhwatnya lepas ya Dewan qaziy salamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat iDream, itu tadi kajian hadis kita hari ini. Kita sudah membahas tentang hadis Jibril di dua subbab gitu ya, tentang adab menuntut ilmu dan yang kedua tentang uh, Islam. Kita membahas rukun Islam dan kemudian turunan-turunannya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan kembali membahas tentang hadis Jibril ini di bagian iman dan ihsan. Nanti insyaallah di putaran berikutnya Baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materi kajian hadisnya hari ini gitu ya, Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi Buat seluruh sahabat Adrim dimanapun berada Dan jangan lewatkan manis Majelis Iman dan Islam setiap hari Senin hingga Jumat pada subuh hingga pukul 6.30 Hanya di 10.44 AM Adrim Radio Successful Muslim Family Saya Alwi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Dan kita ikuti acara selanjutnya.